tanggung jawab saya tapi di sisi lain supuh saya harus berbagi hongkong Alhamdulillah malam itu sudah bisa diselesaikan kami kafani kami syolati kami mohon izin karena juga menjalankan tugas dan tugas ini saya persembahkan untuk anakku David saya dan saya nggak sempat bisa menunggui proses pemakamannya karena pagi juga masih disolatkan lagi dan seterusnya oleh karena itu terima kasih doa fatihah dari anda-anda semua yang juga sahabat-sahabat saya yang juga jamaah saya kalau mau diakui sih juga karena saya juga ingin kebersamaan seperti ini hubungan kita bukan hanya di dunia saja tapi nanti sampai ke sekalian Ukhuwah fi'illah, ukhuwah persaudaraan yang karena Allah harapan kita, harapan saya khususnya dengan panjeningan-panjeningan semua yang aktif uh, mengikuti haji bareng dengan saya ini. Ini ukhuwah fi wa dunia wa Amin. Bahwa persaudaraan kita adalah persaudaraan di agama, di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya karena anak saya itu... Uh, Meninggalnya di hari Jum'at, Meninggal dalam keadaan torahbiru ini, Maka dihukumi mati syahid. Kan syahid akhirat, Termasuk mati tenggelam, Kebakaran, eh, Termasuk juga mati dalam menuntut ilmu itu matinya mati syahid. Cuma hari ini, Tolong jangan ada yang mati disini. Walaupun matinya mati syahid, Aku tolong jangan ada yang mati dulu. Jadi, mohon maaf ya nah, para para akhwat saudari saudari saya terkasih hari ini mungkin saya nggak bisa konsentrasi penuh nggak bisa full konsen ya karena kondisi hati saya lagi sama bilang kalo hati kurang stabil lagi kurang stabil lagian saya kalau berhadapan dengan perempuan-perempuan cantik sama, -sama. kok pada ngerasa cantik semua? bukan yang saya hadapi adalah BMI yang engel-engel Cuma dibalik ke endelan itu kan tersimpan, Bukan. BMI sekarang beda sama BMI zaman guru. BMI sekarang wawasan wawasannya luas, pinter-pinter lagi. Nah, karena punya guru namanya Ustadz WA. Um, punya guru yang paling alim namanya Syekh Gugil R.A tinggal saya kalau menghadapi jamaah yang semua pegang HP itu saya ya susah, susah juga rikuh. Kenapa? Karena sebentar-sebentar harus jamaahnya itu sebentar-sebentar tema HP, sebentar-sebentar chatting, sebentar-sebentar kadang uh, uh, upload, sebentar-sebentar kadang update status buka-buka keluar bahkan ada yang sempat selfie gimana mau ngasih wawasan mau ngasih ceramah ke orang yang punya kesibukan sendiri-sendiri jadi mohon maaf bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya ini sudah saya ulang dulu setidaknya Allah telah mengkaruniai kepada kita macam-macam kenikmatan Paling tidak ada tujuh nikmat Yang sudah kita dapat Walaupun nggak akan kita kurang nyadari Kalau udah mendapatkan tujuh macam kenikmatan Dari Allah Maka tujuh dalam bahasa jawanya Pitu Yang berarti Pitu pitungkas, pitutur, pitulungan Ayo pitu Seven Ini udah kita dapat nikmat macam tujuh tapi kadang-kadang kita kurang merasa kita kurang nyadari kenapa rata-rata kita itu ngga blek rata-rata kita itu kurang peka apalagi oon oh nah, kita sering kayak gitu menyikapi rahmat pemberian Allah itu kita kurang peka dan nah, mudah-mudahan tujuh macam nikmat yang telah Allah berikan ini bisa kita sempurnakan menjadi 10. Kalau 10 sempurna. Ini saya terinspirasi dari tembang Jawa karya para waliullah. Ada yang bilang ini karya Kanjeng Sunan Giri. Raden Paku, Raden Abdul Yaqin. Putra dari Asyiyah Maulana Ishak yang kemarin bunda nuril waktu silaturahim ke pesantren kami sempat juga kami ajak berziarah ke pesarean ke makamnya Sunan yang di Gresik naik tangga hitung-hitung sekalian pelan-singan <SILENCIO> <SILENCIO> itu judulnya Ilir-Ilir Leri-leri itu leri-leri leri-leri tandur wus sungine tak ijo royo-royo makanya hari ini saya pakai baju ijo tak senggo dengan dengan Cahangon, cahangon Penekno anon panekno bimbing kuwi nyunyung kanggo basuh dododiro dododiro dododiro do kumiter bedahe pinggir dondo mono jlumatana kanggo mongosole. mumpung padam, rembulane mumpung jembar kalangane dan tembang itu ditutup dengan kalimat dosorao Itu juga dipopulerkan oleh ikonnya solawat di Nusantara bahkan di dunia Kalau saya bilang, idola saya juga Habib Syekh bin Abdul Qadir as -Segaf. Dengan suara beliau yang khas, yang mendut-mendut mendut. Yang mentul-mentul itu Wah, nikmat banget Kalau beliau udah bersolawat, menyenangkan solawat tuh nyentuh banget di hati, tembang-tembang Jawa yang dikemas dengan khas suara beliau ini -in -in. Seentän Yeah. Kanggo seko sore Kanggo seko sore mung tulak nang ngulandeni